Assalamualaikum, ada WA masuk tuh. Silakan dicek, mana tahu penting. Assalamualaikum, ada WA masuk tuh. Silakan dicek, mana tahu penting.